Mitra Bisnis, Kementerian Hukum, dan HAM kembali mendapat sorotan. Setelah kasus sel mewah yang diberikan kepada Artalita Suryani alias Ayin terbongkar, Departemen ini kembali dipermalukan oleh terkuaknya praktek pungutan liar dalam layanan keimigrasian. Dari hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terungkap bahwa pungli terjadi di kantor imigrasi di sejumlah kota di Indonesia, bahkan di Jakarta, パングリ・マラ・ブルランソンディグドゥング・ディレクター・ジェ e ダル・イミ i ラシー・シンディリ。タピ・イロニスニャ、メントリ・ハُクムダンハム・ジュストゥムマク・ロミ・プラクテック・イトゥ、カラナ・ティンカッカ・サジャタ・アン・アトゥ・ガジパガワイニャ・マシ・ランダ、サンシアン・ディブリカン・ポン・ハニャ・サンシアン・アミニストラティブ・ジャ。ナウント・パンバハ・サーリニー・ドゥジョン・テレフォン・サイス・サンブング・ディングアン、カトゥア・プリン・プラン・サル・インドネシア、サワ・ドゥディン・ Pasawal, bagaimana komentar Anda? Ya harusnya namanya aturan nggak boleh dikompromikan begitu dong. Kan gitu ya. Kalau soal kesejahteraan itu benar, kurang. Tapi itu kan harus dipisahkan dengan mekanisme. Kalau mekanisme yang salah terus dibenarkan karena kesejahteraan yang belum cukup. Tentunya sangat tidak tepat. Nanti negara ini jadi negara nggak jelas kalau begitu. Ya harusnya kalau kesejahteraan belum cukup, ya dicukupkan, walaupun nanti secara bertahap gitu ya. Tapi saya pikir pegawai negeri itu kan sekarang sudah memenuhi lah ke standar hidup minimal. Masih banyak yang p e n d a p a t a n n y a itu sebenarnya jauh di bawah pegawai negeri kalau sekarang kita lihat di negeri ini. Dan mereka juga nggak perlu korupsi kan. Karena menerima p u n g u t a n liar itu kan sama dengan korupsi. Jadi sebaiknya jangan dilakukan lah untuk itu. Apa p e n a i k a n gaji atau kesejahteraan sudah pasti akan menghilangkan budaya p u n g l i Cukup itu kan relatif Pak, jadi siapa yang bisa menjamin kalaupun dinaikin itu, nggak, saya nggak, nggak, ya, nggak yakin, karena Pak, pengertian cukup itu sangat relatif, bagi saya mungkin angka sejuta itu udah besar gitu kan, tapi mungkin bagi orang yang lain angka sejuta itu mungkin cuma k l u a r sekali makan gitu kan, jadi sangat-sangat relatif pengertian cukup itu, dan itu nggak akan menggaranti bahwa Uh, dengan gaji yang cukup, punggutan-punggutan l i itu g seperti itu nggak terjadi lagi gitu kan. Yang penting sebenarnya mentalnya sih kalau saya melihat. Anda prihatin pernyataan itu keluar justru dari seorang menteri? Ya kalau saya sangat prihatin lah gitu ya. Kalau sedih ya, ya ini bukan sinetron jadi nggak perlu sedih lah. Tapi sangat memprihatinkan kan, kalau ada pejabat yang menyatakan seperti itu. Karena dari sisi manapun dilihat itu nggak benar lah yang namanya pungutan kan gitu Pak. Jadi harusnya perbaiki dulu di dalam, dilihat dulu sejauh mana sih sebenarnya yang terjadi di situ. Jangan bela n a buah dulu lah gitu. Berarti, kalau anak buah salah ya salah gitu. Pemakluman seperti inilah yang akhirnya membuat korupsi dan pungli jadi merajalela ya Pak? Iya, sekarang kan gitu p a h Karena kecil gitu kan 50 ribu berapa lah mungkin itu pengertian. Tapi kan nggak bisa yang namanya... Yang namanya korupsi tetap korupsi walaupun nilainya kecil gitu kan. Itu yang, yang kita sayangkan akhirnya orang jadi terbiasa dengan,、e, memang sistem kita kan sudah menjadi kecenderungan untuk ke arah korupan sistem dan e g a r a kita. Di mana-mana uang itu gampang sekali kan orang ngasih untuk memperlancar itu istilahnya kan, semuanya pakai duit. Demikian s a w a l u d i n dan saya Rizal Andika.